Ada Bapak Sony Ya s i l a k a n Pak i Ya saya bingung loh sama pejabat sekarang presidennya juga Kok mereka mengeluh balikin ke rakyat Padahal kan itu udah jelas Kalau hukumnya itu dijalanin Ya siapa yang ketahuan Masukin handphone Itu misalnya dihukum l e s a r Hukuman h 20 tahun Coba lihat ada yang berani enggak Tapi kan n g g a k jalan Yang kita bingung ini kok menteri kok Curhat ke rakyat jadi nanti kalau rakyatnya yang punya ide berhasil rakyatnya yang jadi menteri jadi saya bingung nih pejabat seperti ini kok bisa naik, dia n gak g punya wibawa, jatuhin wibawa sendiri menunjukkan kalau dia n gak g mampu padahal masalah begini mah kalau dia, dia tegas pasti bisa jalan, cuma masalahnya gak pernah tegas ini negara ya begitu jadinya, jadi menteri kok curhat gitu loh, bingung saya sama ini, makasih Pak Soekarto, halo selamat s i a n g Pak, s i l a k a n Pak サカリアナジャー a ィグバスカン、モアボレバーマ t カンジャーパーディセオプラボあバーアペーディマガジバーシュカートシャンパイコーシャータンパコメンタニア。 Semuanya sudah seperti itu Pusing nih apa itu rakyat dengerin Tiap hari apa itu kabar-kabar yang buruk Terus sekali-kali kayak pemerintah itu Bikin kabar yang bagus Sehingga rakyatnya itu bersemangat untuk hidup Ini pemerintah ini sekarang itu Sudah bikin rakyat Mau suruh hidup yang bersemangat Aja udah susah、gitu. Gimana t u g i apa itu Kayak gini、oh, apa itu suruh mimpi negara Gitu kan Ketegasan gak ada kan Bisa pilihan gak ada Diselipin itu ada, Pak Gitu, kan Ini, Pak, yang bikin Apa itu sekarang, Sambah Gak percaya sama Aparat-aparat、eh, pemerintah itu justru Hal-hal yang kecil seperti inilah Kita ini capek tiap hari Telingan, dengerin hal-hal Yang buru-buru <guluh> Jamannya Pak Arto kan m a Gak seperti ini, kan Itu walaupun apa itu banyak kesalahan Tapi rakyat itu selalu lah Tiap hari dikasih kabar yang baik Sehingga bersemangat untuk hidup pak Sekarang ini hidup aja kurang bersemangat Karena tiap hari capek m e Ngerin korupsi lah Inilah itulah Gak ada yang b e n a、ah, r Capek pak Ya s u r a kan Pak Leo Ya komentar saya sih itu seperti asing ya Contohnya a d p Yang kebingungan tuh soal p a k a r modal, katanya pasar modal kan RI kan terbaik nah kok saham hari ini turunnya drastis anjoknya saham luar biasa, tanggung-tanggung ini bisa ke 3500 nih, IH index, IHSG itu tanda ADB sistem pembohongan makanya orang tak percaya portfolio lagi di portfolio dijual besar-besaran loh supaya selamat dari kerugian saya pun m e l a t ADB lagi bingung begini saya juga jual portfolio saya, terima kasih バサランのバキニーボヤーイ r ヤングザペンジャークマンバーセマビングンゴーアマンデュディシアエネパメリンタハネクランバグシ d ボヤーションパニャーボカマリンセントアブシークセンサマスジャンブレグウヤセングランラポコポリシーボウダベナプソントウウウラポコポリシーロマセセカマリンガレコメンタラパーポリシングパナワー サイヤーのヒットノーズ、ココナディアンビルスボアボー、ディバワーク、ポーセク、タンボーラ、サメコンセク、タンボーラ、トカンロコナディンパイ、トロコナ、パンガイブジョー e ニアパン、はーラコナディアンビルアサン、カモトボスアトジュタ。イトアナマニア、ウコムディンニシア、ウコムディンニシアトリマーピーボー、セセクトアナパサイヤ、サイヤ、パリアティン、ガリリリシニ、ガニアマン、キトアンジャポ。 Terima kasih, Bu Heni. Pak h a m selamat sore. Halo. Silakan. Iya, biasa. Kalau bicara soal itu ya, penjahat yang, yang lebih jahat t u h ada di dalam penjara. Itu aja mungkin bisa-bisa diartikan、uh, maksudnya sendiri. Termasuk、uh, ya penjaga-penjaganya. Seperti itu, banyakan k seperti itu ya. Oke.、Okay. Ya, terima kasih. Pak David, selamat sore. Ya, selamat sore Ibu s i l a k a n、eh, Negara ini memang negara p e s i d i s lah ya Presidennya ngomong gitu, menterinya ngomong gitu n g g a k pampu, kalau n g g a k pampu turun aja Terima kasih Terima kasih Pak Heri, selamat sore Selamat sore s i l a k a n Tendapat saya, tendapa saya, saya siap menggantikan Pak, Pak. Tuh, ya, Satu bulan aja deh Untuk buktiin bahwa itu bisa d i b a n t a h Terima kasih Terima kasih kembali Pak Heri Pak Heri, selamat sore Selamat sore b u s i l a k a n パーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパパパーパーパーパーパパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパー Uh, Lapas itu dipecat juga a l u sampai ada lolo. Terima kasih. Terima kasih a r y o Selamat sore. Selamat sore Bu. Silakan.、Uh, menurut saya ya biarin aja orang menterinya nggak kerja kok bu, k o r e t Terima kasih Bu. Terima kasih. Oke、okay, silakan i Bu. Menurut、uh, saya itu nih Bu ya p e n j a g a pasti tentang bego, terus pemerintahan goblok gitu Bu ya, masam. p o n s e l bisa masuk Jangan p o n s e l bu Arkobanya bisa p e r j u a l beli k a n di sana、hmm. Yo, Posting Indonesia ini Negaranya udah hancur lama-lama Kasian bu yang anak-anak masih kecil itu Tahu gak bu ya, Kalau semuanya kena begitu Makasih bu. Terima kasih bu Dan saya rali ke Parudi Selamat sore、mm -hmm. s i l a k a n pak Ia, Itu y a i saya rasa Pak Menteri itu、uh, Mundur aja deh Dengan ucapan seperti itu Kalau emang dia masih punya harga diri kembali Pak Rudy terima kasih s e l a m a sore Pak Adrian s e l a m a sore Iya s i l a k a n Pak Iya Nah itu kalau mau masuk penjara aja pintunya cuma satu gitu kan Masa HP lewat pintu itu nggak bisa terdeteksi Kalau sampai nggak terdeteksi kan a n t i n y a orang-orang yang kerja di dalam itu kan juga terlibat itu Kalau sampai menterinya ngomong sulit Apalagi jadi menteri kalau hanya ngurusin kayak gitu aja nggak bisa Iya tuh Itu、hmm. aja deh Terima kasih Baik, terima kasih Pak Adrian Saya b e r a l i h ke Pak Alex, selamat sore Pak Ya,、mm -hmm. kalau menurut saya sih Bu、uh, Pak Adres Akbar nggak perlu ngomong begitu Sebab kalau misalnya dia ngomong itu Artinya dia nggak b e r u s n t i kerja Bu Apalagi nggak berhenti narkoba Hal yang kecil aja nggak bisa Bu, seperti itu、uh, Lebih baik Pak Adres Akbar mundur, mundur aja deh, Bu、okay. dari, dari jabatannya Ya, makasih ya Terima kasih Pak Alex Pak Willy, selamat sore s e l o r e Bu s i l a k a n Bapak Komentarnya singkat aja Bu、mm -hmm. Menterinya t u r b u n d u r aja、okay. Masa jadi menteri bisa ngeluh doang Buat apa jadi menteri? Ya Terima <laughs> kasih Bu Terima kasih kembali Pak Willy Selamat sore Pak Joko Selamat sore Bu Silakan Pak Joko Itu sebenarnya untuk pencegahan ya、uh, Masalah handphone Itu sebenarnya Kita gunakan aja teknologi Kalau misalnya di kendaraan Handphone tersebut sinyalnya di-flop Udah gak ada masalah、mm -hmm, Betul、Itu. b a r t i kan handphone tersebut sudah tidak bisa dipergunakan Meskipun handphone mau masuk kayak apa Kalau sinyalnya tidak akan g a k bisa d i pakai、hmm. Oke、okay. cukup Bapak? Cukup begitu Terima、aja. kasih banyak Pak Joko Pak d i selamat sore Ya selamat sore Mbak Silahkan Pak Itu menteri ya Menteri itu kan pejabat yang paling tinggi itu Di bawah presiden ya. Jadi semua Kalau dia ngeluh ya semua masyarakat bingung ya ファシリタス、ジ a パン、ジャパン、ジャイナ、イトガガ、ガジャガタマンガロ、ワソマンドルフォン、ピリ、マガジェン、フォンドピリ、フォロ b ィー、マレカ、カタワン、ジ i ンアンタンダ u ディオコ、そィランソン、フォンドピリ、アンティエクウカンキタリアスフォロー、フォロディリアスフォロー、 Artinya moralitas mereka itu tanggung jawabnya itu ke masyarakat benar-benar gitu Iya、yeah, iya.、Yeah. Di sini uangnya mau, jabatannya mau, ada masalah mengeluh、mm. Begitu Mbak Oke,、okay. terima kasih banyak Pak Adi, Pak Andri, selamat sore Selamat sore Bu s i l a k a n Pak Andri Saya pikir、eh, Pak Patrawis n Akbar adalah murid yang baik dan b i j a k Karena beliau mencontoh presidennya yang juga selalu dikit-dikit mengeluh アカンダサロリンがピカプンクリティーのエロシティーケリアアスキャッチョジャンプリンゴリンバイパパカリン。アカンダサロリンゴリンバイパンバイ